masih ada tetrekor nirwana angahu ya pasting goyang dong capek dong <tik> via valen asik mantap terima kasih wat yang Tabber joint.